Sapsembarangen, buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan, buang di tong sampah. Agar kamar kita bersih, agar rumah kita bersih, lingkungan pun juga bersih. Untuk kita. Buang ya di tempat sampah supaya semua jadi bersih jangan buang sampah sembarangan buang sampah di tempatnya jangan, jangan buang sampah sembar di tempatnya jangan buang sampah sembarangan buang di tong sampah ingat anak-anak mulai hari ini buang sampah di tong...